Assalamualaikum Saudara Loon Berita Malam Medisi hari ini Sabtu 22 September 2018 dibacakan Ardian Irwan Johan Kaget namanya masuk dalam SK tim kampanye Jokowi Makruf Amin. Alasan Pemkab Aceh singkil pasang kuning di rumah-rumah warga miskin. Tim kampanye Jokowi Makruf Amin di Aceh partai koalisi hanya usul nama TM Nurlif dan Abu Raza.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 Darlun politisi Partai Nasdem di Aceh, Teguh Irwan Johan mengaku terkejut karena namanya masuk dalam SK Tim Kampanye Pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin di Aceh. Seperti diketahui, berdasarkan SK nomor 017-A-KPTS-TKN-JKWMA9-2018, Irwan Johan didapuk sebagai sekretaris. Sedangkan Ketua Irwan Irwansyah alias Muksalmina dari PNA, Pendahara Teguh Syahreza Darwin, SK itu ditandatangani Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Erik Thohir dan Hasto Krisyanto dan diterbitkan 15 September 2018. SK tersebut merupakan SK kedua yang beredar di Aceh sejak Jumat malam. Sebelumnya juga beredar SK dengan nomor yang sama namun isinya berbeda. Dalam SK pertama disebutkan bahwa Ketua Tim Kampanye di Aceh untuk pasangan Jokowi Ma'ruf Amin adalah Abu Razak, TM Nurlip sebagai Sekretaris dan M. Amin Said sebagai Bendahara. Darlun Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Aceh Singkil, Junaidi, mengatakan pihaknya memasang tanda rumah warga miskin di setiap rumah-rumah warga yang masuk kategori miskin. Tujuannya agar program bantuan kemiskinan tepat sasaran. Menurut Junaidi, selama ini pemerintah telah meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan di kabupaten tersebut. Namun, angka kemiskinan malah naik. Terkait kekeliruan data pekerjaan serta ada rumah tangga miskin tidak ditandai atau sebaliknya rumah orang kaya justru ditandai miskin, Cunai di menyatakan data rumah tangga miskin berasal dari pemerintah pusat. Darlun Ketua DPW Nasdem Aceh Zaini Jalil mengungkapkan bahwa Partai Koalisi Pendukung Jokowi Ma'ruf di Aceh hanya mengusulkan nama TM Nurlip dan Abu Raza sebagai ketua tim pemenangan di Aceh. Nama-nama itu ia katakan diusulkan kepada tim kampanye nasional berdasarkan hasil rapat partai koalisi pendukung jokowi Ma'ruf di Aceh beberapa waktu lalu. Dalam rapat partai koalisi disebutkan bahwa suara terbanyak diraih TM Nurlif. Namun demikian pusat juga membuka peluang pengusulan orang luar di luar partai koalisi asal memiliki ketokohan sehingga muncullah nama Kamarudin Abu Bakar alias Abu Raza. Dalun calon wakil presiden Ma'ruf Amin resmi mundur sebagai Rais A.A.M. pengurus besar Nadatul Ulama atau PBNU Dalam surat pengunduran dirinya Ma'ruf mengatakan semenjak menerima amanah dari muktamar Nadatul Ulama ke-33 di Jombang Jawa Timur Pada tahun 2015 ia sudah bertekad berazam mewakafkan dirinya untuk menjalankan amanah tersebut sebaik-baiknya Namun ternyata Allah berkehendak lain Dekatnya untuk menuntaskan amanah itu sulit terlaksana karena bangsa dan negara memanggilnya untuk memberikan pengabdian terbaik dengan dicalonkan sebagai wakil presiden. Menurut Ma'ruf, banyak masyaih dan para kiai yang meminta ia untuk menerima panggilan tersebut. Karena hal itu merupakan kesempatan terbaik untuk membawa Manhajul Fikri dan Manhajul Harakah NU ke ranah yang lebih luas, ia menerima panggilan sebagai jawab pres tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudirlun, kelompok militan menyerang pawai militer pasukan Iran di kota Ahfaz, ibu kota provinsi Kujestan, Sabtu. Penyerangan dilaporkan menewaskan beberapa orang warga sipil. Kantor berita Irna melaporkan penembakan dilakukan dua pria bersenjata dari belakang panggung saat parade berlangsung. Dua orang itu diketahui berusaha menyerang area para pejabat setempat saat menonton parade. Namun, pasukan keamanan berhasil melumpuhkan kedua penyerang dengan sebuah tembakan. Melansir AIP, sebanyak 20 orang mengalami luka akibat penyerangan tersebut. Seorang perempuan dan anak-anak menjadi korban di antaranya. Derlun Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia membenarkan kabar pebulu tangkis tunggal putra Malaysia yang terkena kanker hidung. Dilansir dari laman resmi Li Chongwi, Presiden BAM norza Zakaria membuat sebuah pernyataan terbuka untuk menanggapi laporan kesehatan Chongwi. Untuk merespon laporan tentang Datuk Li Chongwi, BAM mengkonfirmasi bahwa sang pemain di Diagnosa mengidap kanker hidung stadium awal. Chongwi saat ini berada di Taiwan untuk berobat dan ia menjalani pengobatan itu dengan baik. Saat ini ia beristirahat serta memulihkan diri dengan dikelilingi keluarga dan orang-orang terdekat. Kari Newsroom serambi Tanjung vrmaj sekian berita malam edisi Sabtu 22 September 2018. Berita pagi, Seram BFM bila naredengarkan kembali pukul 7.00, vrmaj Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambfm.com follow juga Twitter at Seram BFM. Darlun,